Mitra bisnis, Bank Indonesia akan mengatur ulang dan memperketat bisnis kredit tanpa gunan yang dinilai menimbulkan masalah. Namun di sisi lain, KTA ini dirasa memang sangat membantu bagi mereka yang memerlukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Retail Banking Bank Mega, Kostaman Tayib Pak Kostaman, apa komentar Anda? Ya paling masalahnya di situ ya, ada yang merasa penjualan produk ini kan terlalu jorjoran, sehingga ada sebagian dari masyarakat atau calon pelanggan yang merasa terganggu. Baik di telepon, melalui telepon, handphone ya, ataupun di SMS di satu sisi kalau kita lihat memang ada masyarakat yang membutuhkan produk ini produk ini kan produk kredit yang uh... aplikasinya simple, mudah dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Walaupun memang bunganya tentu kredit yang mempunyai gunan. Peminatnya di masyarakat harusnya cukup besar. Cuman memang perlu diatur mungkin tata cara penjualannya yang kadang-kadang dirasakan oleh sebagian masyarakat agak mengganggu. Apakah praktek marketing KTA ini sudah sampai taraf meresahkan, Pak? Kalau saya pribadi nggak merasa sangat meresahkan. ya tinggal ya kita bagaimana sikap kita menanggapi itu Kalau saya kan selalu positive thinking merasa bahwa ini bagian dari kerjaan seseorang yang dia lakukan secara halal, ya kan? Memang ya kadang-kadang kita ditelepon atau kita di SMS, ya asal kita bisa menerima dan positive thinking bahwa itu adalah orang yang berusaha bekerja dengan baik, ya kita tentu bisa menerima dengan baik. Ada saran Pak mengenai hal ini? Nah, menurut saya ya ketentuannya harus berimbang ya bahwa produk ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal diatur apakah ada Hal-hal yang sudah berlebihan, yang kurang baik yang telah dilakukan, mungkin itu yang diatur lebih lanjut. Demikian Kostaman Tayib saya Kiki Wijaya.